Pak Tony, selamat pagi s i l a k a n Pak Tony Ya, saya kira masalah lampu sih Kalau memang sebenarnya dari motor sih n gak g s i l o s i l o banget Tapi kalau lagi panas trik e ngapain juga p a k a i lampu, buang-buang energi Itu satu Kedua, gimana pun juga Bikin undang-undang Kalau di lapangannya itu infrastruktur belum ada Seperti halte Coba gak usah jauh-jauh deh Orang di klodok e itu di pinggir jalan kota itu Itu se sepanjang hari yang bikin macet itu Sebenarnya si mikrolet yang nge-stem Tapi polisi ada di sana juga lihat aja. Tapi kiliran kalau mobil lain udah begitu kuning kita masuk dia n a n g k e p gitu loh. Jadi saya nggak tahu polisi itu sebenarnya kerjaannya kayak mancing ikan nunggu atau yang ada tuh nggak diatur gitu. Nah, lain hal lagi adalah banyak tuh motor yang nggak pakai helm, yang nggak pak, a n motor harusnya arahnya ke kiri dia malah belok kanan lawan arah. Itu juga ada polisi dijamin aja. Jadi intinya tuh kalau bikin undang-undang sebagus apapun Kalau polisi masih menggunakan undang-undang sebagai pungli Dan n gak g untuk benar-benar merapikan l a l u l i n t a s itu mah percuma Ngapain bikin undang-undang m a h a l m a h a l aja, makasih Ya, terima kasih Pak Tony Bapak Abah, selamat pagi Selamat pagi s i l a k a n Ini tuh kok ya mirip dengan hal-hal、uh, lain ya di Indonesia ini Yang dibenahin tuh apa? undang-undang lalu lintas menurut saya yang lama itu juga sudah bagus lah sudah cukup mengadopsi termasuk belok kiri jalan terus itu kan sebetulnya, toh kalau belok kiri diem juga, kalau lancar ngapain juga malah menghalangi yang di belakangnya tapi seperti pembicara、eh, apa, komentator tadi yang pertama yang, yang mestinya dijadikan、eh, bahan DPR dan pemerintah itu bagaimana mengoptimalkan kinerja polisi, itu saja sebetulnya sebagai penjaga Tegaknya undang-undang lalu lintas, bukan undang-undangnya yang diotak artis dan sebagainya, udahlah cukup lah, i t u Terima kasih. Terima kasih Pak Abah. Pak Gilbert, selamat pagi. s i l a k a n Ya, undang-undangnya sudah banyak, dong.、No? m a u n g a p a i n dibikin undang-undang yang banyak? Yang penting tuh orang yang manusianya, katanya kan reformasi polisi. Ya kan kita mulai dengan pasus n o d w a j dengan berani mengungkap semuanya itu. Kita harapkan kan ada a n satu perubahan yang drastis nih di ke polisi a n nih. jadi harus ada berani. u n d a n g u n d a n g sudah banyak jago bikin undang-undang mah. Cuma manusianya b e j a t moralnya. Makasih. Ya, terima kasih Pak Gilba, Pak Swadi, selamat pagi. e r i m a kasih. t e r a k a i h t e r m a t p a k s i h a k s i h a k a s e r m a e m a k a s t e r i a k a i a k a s e r a k a s m a k t e r i a k i r a a s i h t e r i a h t a k a s m a k e r i m a n a s e r i m a k a a k a s e a k a s r a k a e r i m e r m a k a s t e r i a k i h t a s e m a k e r i a k s i r i m a k a s a s h t e i m a k a t e r a k a i h t e m a e m a kasih. a k i h t e r a k s e m a k a s r a u a s i s a kasih. t i m a kasih. t e i m a a h t a k a s t e r kasih. t e a k a i h e i m a kasih. t m a k i h e r a k s a k a s a k a s i a k s a kasih. t a t a k a k a s a k a i h e i m i h t m i s a k a s a s i h a k Gubernur f a u c w i b a w a yang baru-baru ini Pergi ke Beijing di, di Beijing itu dilarang sepeda motor masuk ke kota Itu Yang bisa ya sepeda boleh Dan juga roda empat Jadi memang sembrawat memang sekarang ini yang ergaras Roda g a r dua yang begitu banyak Ya kalau bisa ya, di DKI dibikin aja begitu Seperti y n di Beijing sana tidak boleh masuk ke, ke Jakarta Roda dua Terima kasih Ya Pak Suwadi terima kasih Bu Ijaya saat pagi Silahkan Ibu melihat semua membicarakan mengenai masalah orang-orangnya, bukan rasturannya tadi bilang. m Emang benar, kalau dari awal kita juga membicarakan pendidikan daripada guru-guru kita ditingkatkan untuk mendidik anak-anak、eh, kecil. nanti. generasi yang akan datang gak s e b a b n y generasi yang i n i maka kok gak ada yang membicarakan bagaimana meningkatkan kualitas untuk mempersiapkan generasi ini menjadi generasi penerus yang lebih mempunyai akhlak dan etika dan moral yang lebih besar sehingga bangsa kita dikatakan bangsa yang sudah b e r u b u n jadi bangsa i n d o e s i a Pak Abu selamat pagi ya selamat pagi s i l a k a n ya d p s pemerintah, memang pinter untuk buat undang-undangnya bagus, itu bagus banget undang-undangnya gitu loh. Cuman,、eh, yang kita m a u h a r a p k a n ini undang-undangnya yang membuat kesadaran pemakai jalan ini sadar. Ada, kes ada satu kesadaran gitu loh. Jangan udahlah pumerah, masih juga lewat, akut n g e t e m segala macam. Itu kan yang biang kaya k e m a c e t a n n y a seperti itu. tidak ada disiplin kita sendiri, gitu.、Ya. Terima kasih. Terima kasih, Pak Abu, Pak Agus. Ya, selamat pagi. Selamat pagi silakan, Pak Agus, silakan.、Uh, Agus, saya kira u n d a n g itu sudah cukup banyak dan bagus, hanya masalah pelaksanaan di lapangan. Petugasnya itu perlu punya tanggung jawab, perlu punya tim dan tidak membuat undang-undang itu hanya sebagai peluang untuk cari duit dan sebagainya. Terima kasih. Ya, terima kasih dan yang terakhir Pak Paulus, selamat pagi. i b u s i l a k a n Saya mau menanggapi Pak Suwadi tadi, Ibu.、E, roda duanya banyak di jalan karena orang tidak mampu beli roda empat, Pak Suwadi. Jangan, salah, jangan salahkan roda dua. Salahkan aparat di lapangan yang tidak tegas.、E, belakangan ini kita tidak pernah melihat aparat itu di jalur-jalur macet, Ibu. Itu saja, t e a k Terima kasih. Saya terima Pak Edi Selamat pagi Pak Edi Selamat pagi Silahkan Pak Edi Menurut saya s a n k s i penjara itu Menggara-ngara terlalu berlebihan Kecuali ngobrol orang s a m p a i m a t i Itulah yang terisa Nah Dia、uh, boleh kasih genda yang sangat tinggi ya Untuk pelanggaran lalu lintas Tapi l e n g k a p i dong Dengan kamera Semua CCTV itu ada Jadi kalau misalnya Orang merobos lampu merah Dan itu terekam Nah itu bisa dibuktikan pengadilan Seperti di Australia gitu Kita Kita sangat hati-hati loh dengan denda 80 dolar kalau mau nerobos lambungnya. Kita sangat hati-hati karena kita tahu kita ribut gimana pun di pengadilan itu ini akan terbukti gitu loh. Dan juga bikin hukum yang cukup b e r a t dalam segi denda administratif. Misalnya ada orang u d a h dituduh, dia nggak ngaku. Nah kalau sampai terbukti, didabelin, didabelin. Terus kalau yang masalah para polisi di jalan itu kan masih sering banget ya. Mereka bukannya ngatur kalau macet hilang, tapi kalau lagi lenggang-lenggang mereka nongkrong di pinggir jalan sambil menunggu mangsa. Nah itu masih banyak terutama daerah kota, daerah angke. Itu hampir setiap hari kalau bukan orang sana mah udah pasti k e t a n g k e p Kalau kita orang-orang sekitar situ ya nggak k e t a n g k e p karena kita udah tahu kita akan di jebak. Terima kasih. Ya terima kasih kembali Pak Edi, Pak Budi, selamat pagi. p a k Budi, silahkan. Iya,、uh, saya setuju ya sama yang tadi ya, cuma dua. Tapi cuma itu ya, kita kan p e n g e n d a r a s e p i r a motor Bu ya. Kalau siang itu ya kita e n g e n d a r a s e p i r a motor. Kalau apa nama? Nyala y a n terusan otomatis ya,、uh, uh, akinya ya, umur akinya seperti ini ya, keterkala. Ya, istilahnya, lama gitu ya, bukan boros. a n i silahnya lah. Iya, terus apa、iya. hukum ya Mesti t d a k tahu kita Yang penting ada surat tilangnya Juga kita ini t e r t i b juga kita Bu ya Jangan Jangan disilahnya di i t tilang terus Dikintas di jalanan gitu、ah, kan ya Oke、okay. terima kasih Pak Budi Pak Yono selamat pagi s i l a k a n Ya jadi undang-undang lalu lintas ini Menurut saya gak perlu diadakan Tetapi yang jelas bahwa undang-undang internal kepolisian itu perlu diperkuat ya. jadi contohnya saat sekarang ini terjadi banyak kecelakaan yang membangkulkan bangsa dan negara akibat daripada ulah pembiaran daripada p o p kepolisian lalu lintas ya, sehingga banyak sekali kecelakaan baik di jalan raya maupun di kompleks-kompleks perumahan sehingga dalam hal seperti ini saya tak setuju bila seandainya Ada peraturan internal dari kepolisian. Barang siapa, anggota p o s yang melakukan pemerasan dan artinya penyimpangan daripada prosedur yang ada, itu harus ditindak tegas bahkan dengan pemberatan. Nah, seperti ini tidak ada di tempat kita. Jadi, kita lihat, untuk SIM itu orang membuatnya gampang a j a Tanpa praktek a p a apa sudah bukan j a d i rahsia a umum.、Ya. Itu bisa terjadi. begitu. Nah, yang sekarang kita lihat, Untuk、uh, peraturan lalu lintas yang ada yang Karena pembiaran tadi Kemacetan luar biasa Polusi yang ditimbulkan luar biasa Nah negara bisa dirugikan berapa banyak Akibat daripada subsidi bahan bakar Di sini kita n g g a k melihat kontribusi kepolisian yang signifikan Dari negara yang diberikan ke dia Lalu kemudian kontribusinya kepada bangsa dan negara Itu n g g a k signifikan Mereka rasanya sepertinya melakukan、uh, pemorotan saja kebanyakan selama ini kepada masyarakat ya, jadi ini saya bukannya untuk mengecam kepada kepolisian, tapi saya sangat berharap ada perubahan bila perlu tidak lakukan reformasi tapi revolusi di dalam kepolisian secara internal birokrasi jadi untuk mengabdi kepada bangsa dan negara secara signifikan begitu, terima kasih selamat pagi selamat pagi Pak Yono, Pak Hartono, selamat pagi selamat pagi s i l a k a n Bapak Pertama, saya ucapkan terima kasih dan bersyukur kepada polisi Karena menambahnya peraturan tersebut, mereka juga menambah income Yang kedua, peraturan tersebut coba diperhatikan kembali Karena banyak infrastruktur kita tidak mendukung Contoh, lampu lalu lintas Itu kalau siang, itu bagus Tapi kalau malam itu kadang-kadang nggak -kadang sampai berapa detik sudah berganti. Itu salah satu kelemahan. Saya nggak tahu kenapa bisa begitu, atau ada permainan, atau bagaimana. Yang kedua, itulah jalan-jalan yang banyak yang rusak itu diperbaiki dulu. Yang ketiga, banyak angkot maupun mobil-mobil umum yang sembarangan parkir itu diurus dulu. Supaya lalu l i n t a s n y a lancar. Nah, kedua, kepada aparat saya mohon... Supaya kalau macet itu orangnya ada di tempat. Kebanyakan kalau macet aparatnya tidak ada di tempat. Kalau sudah lancar, aparat ada, ada di tempat untuk mengintip k e t a h a n orang. Di situ kami mohon aparat yang profesional dan m e r u b a t orang biadiri sendiri. Untuk kepentingan bersara begitu. Itu yang paling saya harap dulu.、Uh, s i a n loh. Anda s i a k a n Pak Hendry. Tak m a s a l a g i bu. Terus bagi silakan baca. Kalau mau komentarkan、yeah. masalah yang kalau di Australia memang mereka itu patuh kalau orang Indonesia itu kalau ke Australia ke Skapur, tapi kalau udah pulang Indonesia mereka udah nggak patuh. Buka bu、uh, lampu merah kalau nggak ada polisi ceroboh. Kalau buang sampah sembarangan d a r dari pakai bajai sampai pakai mobil mewah buang sampah sembarangan buka jendela langsung buang. itu kalau di luar negeri mereka patuh itu polisi kalau ada di jalan mereka berhenti kalau nggak lihat ada polisi mereka kerobot juga lampu merah kesadaran manusianya juga belum kuat di sini termasuk tapi aparanya kalau menindak itu harus tindak yang benar jangan pungli ...nah itu masalah kedua kalau lampu merah kalau malam itu detiknya lebih cepat itu itu benar supaya kecepatan、uh, waktu malam itu Kendaraan itu berkurang, jadi harus cepat, kalau lama-lama di lampu merah nanti mereka ditodong ngomel lagi, kan begitu. Jadi、uh, pengaturan itu sudah jalan sebenarnya, mereka itu belum k e p i k i r ke sana mereka. Tapi kesadaran manusia juga harus sadar, jangan、ah, harus ada polisi baru takut berhenti lampu merah. Kebanyakan diperhatikan di jalan gitu, semangat ibu. Ya, terima kasih Pak Hendri. Pak Harjono, Anda yang terakhir Pak Harjono, silakan. o、oh, Halo, y a selamat pagi.、Ya. Gini Mbak, kalau saya、uh, lepas di a r a p a s prokontra-nya p e a t u r a n ini, tapi saya itu sangat setuju untuk meningkatkan disiplin berlalu lintas di Jakarta ini. Kita lihat disiplin berlalu lintas itu sudah sangat parah. Coba kita lihat deh, misalkan kita di terminal b l o k M, berapa banyak orang yang mengantri atau menaiki kendaraan bis itu bukan di terminal, tapi di, di, di mulut pintu keluar terminal. Atau kita lihat juga di jembatan penyeberangan Orang sekarang t r e n n y a menyeberang itu bukan di jembatan penyeberangan Tapi justru di bawah jembatan penyeberangan Coba juga lihat, kita di terminal bayangan di p e r e m p a t a n、uh, Kelipi Dekat j d d i s t r a t g i karta design center Walaupun ada polisi bertugas di pagi dan sore hari Tetapi kendaraan umum dengan santanya i tetap ngutem di pojok-pojok d i t u Mikrolet yang di ujung sana Terus ada apa yang warna kuning itu juga ada Di pojok JDC Di depannya juga yang Mayasaribasti Dan sebagainya juga tetap aja disitu Jadi saya bilang bukan Hanya peraturannya yang mesti ditegakkan Tapi kita mencoba secara b e r s a p a secara utuh kita bangun Meningkatkan k e s a d a r a n dari pengguna jalan Itu sendiri, juga dari para、uh, Polisinya Jangan mudah disuap gitu ya Terus dari pembinaan Uh, dari sisi-sisi yang lain lah, gitu. Kalau saya sih berpendapat begitu, mbak. Terima kasih banyak. Pak Fauzi, selamat siang. Selamat siang. Iya, silakan Pak dengan komentarnya. Iya, menurut saya sih aturan itu harus di ini ya, dipikirkan secara matang bagaimana efek-efeknya, apakah realistis enggak untuk dilakukan, dan juga kalaupun efektif untuk dilakukan harus ada sosialisasi ya. sosialisasi kepada masyarakat secara benar kemudian s e l a tak sosialisasi itu yang terpenting juga、e, kalau menurut saya sih pelanggaran lintas tidak harus penjara ya, jadi dengan d e n d a s a y a kira sudah cukup, dan juga kongresistenan dari、e, para pengaturan lintas yang paling penting, ya. kadang mereka menindak yang satu tetapi yang lainnya tidak ditindak jadi itu menurut pandangan saya jadi、hmm. bisa efektif itu dilakukan yang、hmm. pasti saya tidak terlalu, tidak setuju kalau terlalu ekstrim ya Dengan aturan itu, begitu. Terima kasih. i terima kasih Pak Fauzi. Osman silakan. i n i memang banyak hal yang tentang apa e n y e l e n g g a r a pemerintahan begitu y a y a pada tempatnya. Ini lebih pada meningkatkan bergening power buat polisi untuk mendapat nilai yang lebih ya pada s a a t d i t i l a n g Biar aja keadaan di jalan sangat jauh dari dari, ya, apa, dari kenyamanan untuk pengguna jalan. E, kondisinya berlubang-lubang, r a m p u n y a juga ngalamin kaf,、e, motor bisa lawan arah. Kapan dibetulinnya? Jadi nggak benar ini. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Osman. Pak Andri, silakan dengan komentar Anda. Pak Andri,、uh, ya,、iya. silakan Pak.、Uh, lampu itu dinyalakan kalau kondisi ya n g namanya menyalakan lampu kan kondisi dalam keadaan gelap, ya. ya、eh, hukum alam kan apabila kita gelap kan kita menyalakan lampu nah terang untuk apa Meng, kayaknya mubacir a kendaraan di siang hari menyalakan lampu pembuangan energi sia-sia gitu, ini gak tepat ini gak tepat ini gak tepat aja pak ya pertama membuang-buang energi、yeah. ya rasa kalau m e n u r u t hukum alam apabila kita gelap itu kita memakai lampu ini aja pak, makasih Iya, terima kasih Pak Andri. Pak Yono, selamat siang. siang Pak. Iya, silakan Pak, dengan komentar Anda.、Uh, kalau menurut saya sih, pada dasarnya, ya,、uh. uh, peraturan dibuat buat, untuk, untuk kebaikan puskesmas.、Uh, tapi maunya polisi, apa yang s i d a n g berpura-pura -ber kenangan itu, coba s i a dijalankan dulu. Ya, keadaan gimana? Lawang Jakarta, t u h kendaraannya banyak gitu. Tapi ruas jalannya kan kecil. やがん リモートのようなリモートのようなリモートのようなリモートのようなリモートのようなリモートのようなリモートのようなリモートのようなリモートのようなリモートのようなリモートのようなリモー a のようなリモートのような l a ートのようなリモートのよのようなリモートのようなリモーうなリモートのようなリうなリモートのようなリうなリモートのようなのようなリモートのようななリモートのートのうなリモ Dari Bapak Wiji, selamat sore Pak Wiji Ya, selamat sore Ya, seperti apa pandangan Anda mengenai penerapan undang-undang yang prematur dan tanpa perencanaan ini Pak? Ya, jadi begini ya, undang-undang itu yang dikisahkan untuk menciptakan k e t e r t i b a n Dan kedua, artinya bagaimana masyarakat kita itu dalam terlalu lintas kita lebih baik gitu ya、mm -hmm. Tetapi masalahnya itu adalah Yang sekarang aparat ini gak g baik gitu. Jadi contohnya baru saja saya ini ditangkap polisi.、Yeah. Saya di jebak. Jadi saya melihat bahwa yang dilakukan oleh aparat polisi tadi itu biasanya hanya melakukan p e m u r o t a n Dan ini m e n t a l i t a s seperti ini sudah bukan rahasia Allah lagi di kepolisian.、Mm -hmm. Sehingga masyarakat menjadi antipati. seharusnya undang-undang itu d i k e r t a k a n pula bahwa kalau ada polisi semacam ini masyarakat berhak menilang polisi begitu ya karena masyarakat itu kan b a y a k saja dan ini adalah Republik artinya Republik itu artinya aparat itu melakukan pelayanan kepada masyarakat bukan melakukan p e m u r o t a n yang seperti sekarang terjadi jadi silahnya ini jelasannya lama-lama apa yang ada di masyarakat yaitu teman beragam ini、e, artinya bisa berdampak buruk gitu ya artinya bisa menjadi catatan、e, kebiasaan di masyarakat menganggap polisi seperti itu padahal kan tidak polisi itu adalah aset bangsa sehingga apa yang dilakukan aparat-aparat、e, ini meskipun oknum tapi sudah menjadi budaya jadi、e, seharusnya polisi harus introspeksi パウジアムリペダパーモーターディナビガディガスミランサトナポロスワマツォレパーモーター Yes、パパンダンアナ。 Woklamnya itu lebih cepat habis t e r Udah s a u gitu panas Nanti begitu banyak motor harus nyalakan lampu Di siang hari Atau gak tambah jadi hawa tanpa panas Ini juga gak masuk di akal ini b e n a r b e n a r lagi pula itu Kalau mau、eh, apa, penerti b a n l a l u lintas Itu digrogol, di grogol Di jembatan layang itu Bisnis pada ngetem didiemin aja Polisi dibawanya h Tapi didiemin aja Di cengkareng itu letter S jelas-jelas Tapi ngetem-ngetem angkot itu pada didiemin aja itu dulu yang harus dibenahi aparatnya dulu Ibu tolong disampaikan kalau mau bikin peraturan perundang-undangan yang beneran lah, yang masuk di akal jangan untuk bisa cari uang lagi terima kasih terima kasih kembali Pak Mukhtar yang berikutnya ada Ibu m e i berpartisipasi untuk b i s n i s s Man Opinion sore hari ini, Ibu m e i selamat sore b u saya mau menanggapi tentang peraturan lalu lintas yang baru Oke.、Okay. itu uh, menambah uh, uang masuk dari polisi karena polisi itu Di, di jalanan itu bukan、uh, memperingatin orang b a l a n menangkap, menjebak, sering sekali menjebak Jadi menurut saya peraturannya ditunda dulu、mm -hmm. Sampai polisinya juga dikasih peraturan juga Dia harus membimbing masyarakat Bukan hanya menangkap terus untuk cari duit、Dan、sekian komentar saya Pak Jaya, halo selamat sore Pak Jaya Iya,、ah, betul Polisinya dulu harus d i t a t a なん j よ。g a d u l u y a jangan masyarakat jadi korban n a n t i n y よ。 パンダのジュニアパクサとはたでマサラカでコープンパニャ、バマランのレ、モグラル、オクノミャンガ、ペレッジャー、オクノミャンガペレッジャー、キエル、ジュカ、ボリジー、ジュカ、ヤヤヤ、ピタランド、リマッド、ウィッドランド、ウォア、トゥ、トゥ、ボリジー、ヤド。 apa ya kalau polisi itu aparat negara nggak boleh mencela negara biar akhirnya juga aparat negara nggak boleh mencoreng nama negara ya terima kasih ya. pak j a y a untuk komentar anda dan yang berikutnya kita tersambung dengan bapak wijaya selamat sore pak wijaya selamat sore ya silakan untuk o p i n i y a pak tidak ada alasan polisi untuk melarang、uh, belokan ke kiri itu kan mengurangi kemacetan bu、mm -hmm. satu kedua Itu perlu dicerigai polisi, jangan-jangan mereka ada kerjasama dengan pabek aki. Karena kalau semua pengendara pagi siang hari pakai, pakai motor, aki cepat rusak. <tuk> nah ini perlu d i c u r i g a i Bu, diselidiki. Jangan-jangan pabek aki ada kerjasama. Makasih.